Dan Mia Production, kualitas terucu waktu. Yuk, kita panggil salah satu superstar Banyuwangi. So le anak Jaya-Arta. Yeah. Super dasyat memang yang terbaik. Oh yeah. Ya. Niech będzie I got it girl.